Mitra Bisnis terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah tempat seperti di Sumatera Barat, Cirebon dan sepanjang jalur pantura Jawa Barat yang menyulitkan warga untuk beraktivitas. Kejadian ini sebagai dampak kelanjutan dari pengetatan penyaluran BBM bersubsidi akibat kuota yang sudah hampir habis. Dan untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan ekonom CSIS Pande Raja Silalahi. Pak Pande, apa komentar anda soal ini? Iya. Yeah. Kalau kita melihat kelangkaan itu terjadi karena pasar diselesaikan dengan tindakan non-pasar, jadi pembatasan itu justru mengundang hal seperti ini. Pembatasan secara kuantitatif sedangkan yang mau beli permintaannya uh, lebih besar. Seharusnya yang paling tepat adalah bahwa intervensi dilakukan melalui pasar yaitu harga kan yang lebih tepat. Nah karena itu dilakukan non harga inilah akibatnya dan justru mengundang para spekulan kan walaupun spekulan kecil-kecilan. Coba lihat di media itu bagaimana antri bawa jereken ke sana. Apakah solusi harga menjadi langkah satu-satunya yang harus diambil Pak? Tapi nah, yang pasti kan masalahnya yang kita hadapi sekarang itu subsidi yang terlalu besar, kan? Jadi sekarang itu subsidinya yang uh, APBN itu mampu dan yang apa ya? Itu berapa? Berdasarkan itu sebenarnya bisa dihitung pendekatan harga supaya itu tercapai. Nah, artinya kemungkinan spekulasi itu akan dapat diperkirakan, walaupun tidak akan terus persis ya, tapi pendekatan uh, melalui tenaga beli itu yang lebih cepat. Nah, menurut anda, Pak Pandi? Bagaimana mengedukasi masyarakat nih Pak untuk menggunakan BBM non subsidi? Ya, sebenarnya bukan masyarakatnya yang harus diedukasi, pembuat keputusannya yang harus diedukasi. Kok nggak lulus-lulus? Dari dulu udah dikatakan harga nggak, nggak tepat diintervensi dengan tindakan non-harga. Tapi selalu dilakukan, jadi jangan salahkan masyarakat, salahkan pembuat keputusannya, membuat keputusan terlambat, membuat pembatasan-pembatasan seperti ini. Ya ini ini yang disalahkan, jangan masyarakat disalahkan. Masyarakat hanya kena berkreasi atau menjadi aktif sesuai dengan rangsangan yang ada. Padahal ada rencana spekulasi, kenapa tidak? Banyak dampak yang timbul akibat pengetatan penyaluran BBM bersubsidi ini ya, Pak. Tapi jika dilihat secara global, apa, Pak, dampak ekonomi yang dirasakan oleh negara? Ya, sebenarnya dari segi pemerintah, ataupun dari segi kita melihat bahwa apa namanya APBN itu akan semakin berat kan itu yang, yang yang yang terasa dari ekonomi tapi dengan keadaan yang seperti sekarang ini dampaknya adalah aktivitas masyarakat itu hanya terganggu sudah berteriak para nelayan kan sudah berteriakkan nanti para pekerja karena jangan lupa yang mempergunakan motor itu kan banyak sekarang pekerja-pekerja kan yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk pemerintahan ke depan pak apa deh apa harapan anda? Iya ditetapkan aja sebenarnya pemerintah sudah punya konsep itu departemen keuangan sudah punya konsep mungkin lebih baik kita meniru apa yang kita lakukan di malaysia kita tetapkan eh, apa namanya secara subsidi yang kita mampu dan sarannya ke lebih tepatkan kepada yang paling membutuhkan kemudian penyesuaian harga dilakukan berdasarkan itu jadi artinya apa sesuai dengan kemampuan kita memberi subsidi kepada masyarakat yang kita hendaki itu yang, yang sebenarnya basicnya. Kalau itu yang dilakukan saya pikir sudah punya kok alternatifnya. Ya, jadi seharusnya mari dilihat dengan tenang ya, dan uh, mungkin sudah waktunya lama sampai lulus-lulus kita soal itu. Seharusnya sudah lulus kan. Demikian ekonom CSIS Pandera Silalahi. Saya Mandariska.